Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ustadzilah rahimani warahmatullah. Saya akan belajar bersama tentang ilmu syaraf yang kita ambil dari modul ilmu syaraf untuk pemula. InsyaAllah modul ini cukup ringkas dan membantu kita dalam memahami ilmu syaraf. Baik. Silakan Ustadz. Buka modulnya bab 1 tentang pengantar ilmu bahasa Arab di halaman 10. Di situ masih pada pembahasan mengenal ilmu bahasa Arab. ya Jadi bahasa Arab itu adalah bahasa yang untuk memahaminya membutuhkan banyak ilmu. Di antaranya ilmu yang terpenting adalah ilmu Nahbu dan Soraf. Ilmu Nahwu dan Saraf ini adalah ilmu yang tidak bisa terpisahkan. Sehingga ketika seorang ingin memahami bahasa Arab, dia haruslah mempelajari ilmu Nahwu dan Saraf. Ilmu Nahwu ibarat bapaknya dan Saraf ibarat ibunya. Nah, jadi kedua-duanya itu sangatlah penting. Kita bisa melihat pada contoh kata Jalasa Zaidun, pada kata Jalasa Zaidun, Maka di dalam kata tersebut, ya terdapat apa eh, peran ilmu nahu dan soros jalasa misalnya di situ ada peran ilmu soros. Kenapa menggunakan kata jalasa? Ya mengandung tomir buah. Ya kemudian zaidun kenapa zaid di tanwin bukan zaidin atau zaidan dan nah, di situ juga mengandung peran ilmu nahwu. Naam. Jadi nahwu dan sarf kedua-duanya sangatlah penting. Dan dikatakan dalam sebuah syair dalam halaman yang ke-11, "An-nahwu aula awwalan ay yu'lama." itu atau ilmu nahwu itu adalah ilmu yang pertama yang paling utama untuk dipelajari. Idz kalamu dunahu nahwu lan yufhama sebab kalimat tanpa nahu tidak bisa dipahami nah dan kita masuk berikutnya pada halaman ke-12 situ adalah pembahasan tentang unsur penyusun kalimat unsur penyusun kalimat kalimat kalimat dalam bahasa Arab itu kata eh, mas, eh, akwan maksud saya kalimat dalam bahasa Indonesia Ya. Itu terdiri dari beberapa kata. Sedangkan dalam bahasa Arab kalimat itu artinya adalah al-jumlah. Ya. Al-jumlatu dan jumlah atau kalimat ya. Itu memiliki tiga unsur. Yang pertama adalah fi'in kata kerja. Yang kedua adalah isim, kata benda. Yang ketiga adalah huruf. Ya. Huruf. Ya, yani huruf yang memiliki makna. Kemudian kita masuk pada Pembahasan Yang pertama Dari unsur-unsur penyusun kalimat Yang pertama adalah fi'il ya, Fi'il Secara ringkas maknanya adalah Kata kerja ya. Dan fi'il itu ada tiga Yaitu fi'il mawdi, mudorek, dan amr ya. Fi'il mawdi, mudorek, dan amr Fi'il mawdi adalah fi'il Atau kata kerja yang menunjukkan masa lampau Telah terjadi Mudorek itu yang sedang terjadi dan Amr adalah kata perintah, kata kerja perintah. Nah, dan fi'il kalau dikelompokkan ya di halaman 14 dikelompokkan menurut uh, apa namanya? Beberapa tinjauan ada fi'il yang bentuknya fi'il lazim dan ada fi'il mutaaddi. Nah fiil lazim dan fiil mutaaddi kalau fiil lazim kalau fiil eh uh, apa? mutaaddi adalah fiil yang membutuhkan objek harus ada objek di sana. Kemudian kalau fi'il yang lazim adalah fi'il yang tidak membutuhkan objek. Sehingga tanpa adanya objek, kalimat tersebut sudah bisa dipahami. Disombohkan di situ misalnya adalah dari bentuk fi'il muta'addi naswara menolong. Maka dibutuhkan objek menolong siapa. Ya nadhara melihat melihat apa. Nah. Tetapi kalau contoh seperti zahaba pergi, tidak perlu uh, apa namanya? diberikan objek. Ya. Demikian juga jalasa. Kemudian fi'il juga ada yang sahih dan ada yang mu'tal. Fi'il yang sahih adalah fi'il yang tidak terdapat pada fiil tersebut huruf illat sedangkan fiil mu'tal adalah fiil yang padanya terdapat huruf illat huruf penyakit dan nah, huruf penyakit itu ada tiga yaitu alif, wawu, dan ya nah, untuk di awal-awal saya baca secara ringkas saja ya nah, insyaallah itu dulu pembahasan tentang masalah fiil